Selamat pagi Pak t o n i s a m a t pagi Ya silahkan Pak t o n i Ya saya a k u i korupsi memang masih banyak ya Artinya uh, uh, emang inilah Karena gimana juga tuh dari paling atas sampai ke bawah itu Pasti masih banyak yang tukang korupsi juga Jadi mereka gimana mau ribut berantap korupsi Kalau mereka korupsi Tapi kalau Indonesia jadi negara gagal Itu mah bisa-bisanya lawan politik SBY Karena saya melihat mereka tuh kadang-kadang ini, m a アンビト。 サマーパーキー、イステラクトクアス、イパケウント、パパヤマネ、アマニューポティー、イイングスマナタタタニア、オマルウ、カンユガイエス、ウント、イインドネシア、パピア、ケタギガハロスマニアダリ、パパマニア、パキアディ、セナタン、パキア、アフロナメトリア、ポリティカー、アメリカン、レジスタティッ Jam l a p t o k r a s i ya berarti gagal ini, ini t e j a d i satu kegagalan ya, kegagalan ini tapi ya, kita juga harus akui ya, b a p a ada sedikit apa namanya,、uh, pelayanan yang agak baik ya, kemarin saya ada urus paspor situ, pengurusannya cukup baik walaupun、uh, masih ada,、uh, sedikit-sedikit p e n g h u t a n p e n g h u t a n tapi dapat selesai passwordnya gitu, dengan harga yang cukup murah. Uh, dibandingkan dengan melalui calo, jadi kita harus akui ada lah, tapi pelahan pelahan memang dibutuhkan waktu mungkin satu generasi lagi lah bisa. Tapi、okay. harus hukumnya keras, hukum pancung, makasih. Iya Pak Eka. Ya pagi. Silahkan p a k Saya hanya bingung saja di Indonesia ini. Setiap ada ada masalah, ada perkara, pemerintah disalahkan, pemerintah disalahkan, pemerintah yang mana, sedangkan pejabat yang terkait tidak ada satupun yang mengaku dosa. atas kejadian yang ada gak ada yang malu, gak ada yang apa selalu menyalahkan SBY selalu menyalahkan SBY satu orang s itu aja nah, pejabat yang terkait bagaimana? ada p a i ada rasa malu ada rasa tanggung jawabnya, dia sebagai pejabat lalu dia diangkat oleh presiden dan p e j a a t yang terkait bagaimana? itu aja ya, terima kasih pagi, k a p a a j i pagi, k a p a a j i silahkan Pak Adi s i l a k a n Pak d i saya sekali sinyalnya kurang terbaca dengan jelas Pak d i boleh telfon lagi Pak Agus selamat pagi s i l a k a n Pak Agus ya, kalau komentar yang ditulis di Pempat itu benar maka apa yang terjadi dengan bangsa kita legislatif harusnya mengawasi eksekutif kalau dia ikut juga Uh, korupsi ya sudah hancur lah Bagaimana ke depannya Apakah perlu yang mengamati itu Dibubarkan di bentuk yang baru Atau bagaimana itu harus dipikirkan Yang paling penting adalah Pernyataan di k o m p a s itu benar gak Kalau tidak ada yang bantah kan berarti、uh, Sistem kita sekarang harus Sudah kacau ini Demikian aja mbak Oke terima kasih Pandir, Selamat pagi Selamat pagi mbak ya, selamat pagi、Bapak、Jack. Ya, pagi. Silahkan mbak Uh, ini menarik ya, karena ini juga、uh, Masalah korupsi Karena kebetulan saya juga bagian dari Pak、uh, Ijoe、uh, uh, Menyatakan bahwa、uh, Korupsi itu Terjadi karena memang、uh, Ketidakkekuatan dari Misalkan、uh, KPK misalnya KPK itu sekarang merasa b e t a k u t a n terhadap p e m b e r a n t a s a n korupsi Yang besar-besar, kalau masalah korupsi Yang kecil, kalau dia cuma korupsi tiga 0 4 0 kita sih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 マキナスマキンカローズでミンタペえターゲットミンタペーズポザニトゥー、ラウナスダ、ジェリネガリン、ポザニトゥー、ハリネリトゥー、ハリネガリン、ポザニトゥー、ポザニトゥー、ポザニトゥー、ポザニトゥー、ポザニトゥー、ポザニトゥー、ポザ サンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギーパティさんはサンタギー Sebetulnya bukan hal baru, sudah puluhan tahun. Iya, jadi akarnya ini budaya.、Hmm. Itu, jadi kusebutkan ini Indonesia unhelpable, sudah tidak tertolong lagi, begitu. Terima kasih. Oke,、okay. selamat pagi Pak Fauzi. 山のさった、これをベリーさんに、このキリン、キリン、キリン、キリン、キ g ン、キリン、キリン、キリン、キリン、r リン、キリン、キリン、キリン、キリン、キリン、ら、リン、キリン、キリリン、キリリン、キリリン、キリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ memberikan ruang gerak kepada KPK secara luas agar mereka bekerja secara maksimal benar apa yang dikatakan Bapak tadi ungkap kasus-kasus besar ungkap kasus Senturi Jaius kemudian Nazarude dan kasus-kasus lainnya seperti itu Jadi, dengan tidak memperhatikan、e, kebenaran yang b e r b e t a n g a r t i memang benar-benar untuk murni kebenaran dan keadilan oke、okay. Bapak Hargo, selamat pagi pagi、okay. Saya rasa kita harus mencontoh negeri seperti China dan Korea lah ya, Itu patut dicontoh Karena dulu kan negara, terutama China Kan terkenal sebagai negara korupsi Tapi sekarang dia bangkit menjadi suatu negara yang terkuat di dunia Sudah mengalahkan Amerika dan Jepang、hmm. Kayaknya mesti dicontoh Indonesia sih nasibnya kurang lebih nanti akan berakhir Seperti Filipina lah Itu sudah bisa diprediksi Kemudian s、eh, e lain itu juga Kalau Indonesia mau bersih dari korupsi Otomatis ya mencontoh seperti negara China Ya n g melakukan hukuman mati Kalau memang niat Kalau nggak niat, a r a kedua, revolusi. Itu aja. Yang ketiga, kalau memang itu benar-benar negara kita membebas, mau, mau jadi negara yang maju, maka berbebas korupsi, masukkan imigran besar-besaran dari suku etnis China dan etnis India, supaya golongan minoritas juga bisa bersaing. Kalau negara ini udah istilahnya, golongan minoritasnya enak-enakan, m s s a m a k s u d n y a juga、uh, dari segi pemerintahan juga korupsi, negara ini nggak akan bisa maju. Tapi kalau ada persaingan, negara ini... pasti、ah, akan kita maju, itu aja makasih. Oke,、okay. selamat、so, siang mbak Sahat. Selamat siang mbak. Ya, silahkan komentarnya. Iya, hanya satu aja mbak komentar saya. Apakah Pak SBY sebagai Presiden mau mengatakan bahwa saya bersedia dihukum apabila saya korupsi dan semua orang yang korupsi akan ditindak dan hukumannya adalah hukuman mati, itu aja mbak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Leo. Selamat siang, Bu Dona. Iya, komentar Anda. Iya, komentar saya sih pendek aja, Bu.、Eh, kalau dikatakan di perintah pencuri, korupsi gagal di perantah, itu berarti reformasi gagal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Leo.